Yusin, Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nhamdhu dan nistainhu dan nistufruh. Dan nauzubillah min shurur anfusina dan min syi'at amalina.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 يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم وَمَيِّتَ إِلَّا هَوَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْنٌ فَإِنَّ أَسْتَقَالْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيَةِ هَدِيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ masyaral umuri muhdatsatuha kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara saudari para hadirin di masjid uh, al-hasanah terban jakarta rahimani wa rahimakumullah muwafaqaniyallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah amegan juga para pendengar setia radio Radio Muslim Di 1467 AM Rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada uh, Kita masih melanjutkan kajian tentang khauf Bab ke-50 Riyadus Salihin Yaitu bab tentang rasa takut, rasa takut. Al-Khauf Kemarin sudah atau pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menakut-nakuti hambanya dengan tiga macam bentuk. Yang pertama adalah menakuti hambanya dengan keagungan dirinya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk takut kepadanya. Wa iyya farhabun maka hendaklah kalian takut kepadaku wa iya ya farhabun ini wa iyya ya farhabuni hendaklah ya. kalian takut kepadaku kemudian yang kedua Allah menakut-nakuti dengan siksa-Nya yang sangat pedih inna 'adzab rabbika lasyadid kemudian yang ketiga Allah menakut-nakuti dengan uh, Hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berlaku zalim Baik dunia ataupun akhirat Seperti firman Allah Ta'ala di surat Hud ayat 102 sampai 106 Ini bentuk bagaimana Allah mengajarkan rasa takut kepada kita Termasuk dalam surat Ali Imran di dalam ayat berikutnya yang dinukil oleh Al Imam An-Nawawi, surat Ali Imran ayat 28. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam atau memerintahkan kita untuk takut kepada dirinya. Wa yuhadzzirukumullahu nafsah. Allah sudah mengingatkan kalian tentang dirinya. Ini yani hendaklah kita takut kepada Allah. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Abasa ayat 34-37 mengingatkan tentang betapa dahsyatnya azab dan kondisi pada hari kiamat. Supaya kita takut kepada Allah. Yawma yafirul mar'u min akhi Pada hari seorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih dari ibunya dan bapaknya. Kalau di dunia, kita masih bisa mengharapkan bantuan dari saudara kita. Kasih sayang dari ibu dan ayah kita. وصحيباته وباني Dari istrinya, dari anak-anaknya. Tapi pada hari itu mereka lari. Lari dari saudaranya lari dari ibunya dari bapaknya lari dari istri dan anaknya ini di antara faedah ayat ini adalah e, keterikatan juga ya di antara faedah ayat ini menunjukkan ikatan yang paling kuat pada diri seseorang ketika di dunia mereka lebih dekat ke siapa dibandingkan ke siapa ada yang bisa memberikan faedah. Dalam ayat ini dikatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa, wa hmm. Siapa yang paling dekat pada yang paling diharapkan oleh seseorang? Eh? Huh? Ummi belum nikah ya. Aduh, masyaallah. Saya ingin jawaban yang anak orang yang sudah nikah Baik nikah satu, dua, tiga, empat Mas Sudah nikah? Tuh? Alhamdulillah Sudah punya anak kan? Oh belum Saya ingin yang sudah punya anak Hantum <tuk> belum mas. Tapi sudah nikah tau? Oh belum juga Masya Allah. Tampangnya pada belum nikah ini. <tuk> Panjenengan sudah nikah? Belum Pak Gun, mana ada, hadir enggak, tidak. Abu Faleh, masya Allah. Taib. Apa faedahnya? Tentang kedekatan seorang, yang paling dekat itu dengan siapa ini dari ayat ini? Hah? Yang keras? Anak. Dengan anak, betul? Betul? Di mana, Syekh Syekhuna Al-Fadil Baik, dilemparkan ke Pak Sodik <laughs> <laughs> Betul jawaban Abu Faleh Ketika seorang belum menikah Dia hatinya terpaut pada Ibu ya kan? Ketika sudah nikah Bergeser ke Istri Ketika sudah punya anak Betapa sering seorang suami Marah kepada istrinya Gara-gara Dalam tanda petik Kelihatan menyepilikan Anaknya Jadi ikatan paling kuat seseorang itu adalah Dengan anaknya Dia lari pertama kali dari saudaranya Ikatannya renggang Kemudian setelah itu Dia lari dari Ibu dan Bapaknya Tapi yang terakhir dia lari Ya, dari siapa? Istri dan anaknya Ini ikatan tentang e, Seorang di dunia Akan nah, tak pada hari kiamat Semuanya itu tidak bermanfaat Semuanya lari Baik dari saudaranya Baik dari ibunya Baik dari bapaknya Baik dari istrinya Ataupun anaknya, Enggak ada lagi yang bisa diharapkan Likul limri'in minhum Yawma'idin Setiap mereka yang disebutkan tadi Pada hari itu memiliki kondisi Yang membuat mereka tersibukkan dari yang lain Tidak memikirkan lagi tentang saudaranya Tidak lagi memikirkan tentang ibu dan bapaknya Tidak pula memikirkan anak dan istrinya Semuanya memikirkan diri sendiri ini menimbulkan rasa takut bagi kita. Kita mau menghadapi hari itu dengan apa? Bagaimana kita menghadapi hari itu? Ini yang harus kita pikirkan. Saat saya ingin mati dalam keadaan salat, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Saat saya ingin mati dalam keadaan berjihad, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Tapi ingat, salat, itu zahir, jihad itu lahiria, yang lebih penting dari itu adalah takut batin anda kepada Allah. Betapa banyak orang sholat, pergi mendatangi sholat, tapi niatnya adalah untuk dilihat orang lain. Dan mungkin ada orang-orang yang mengatakan. Dalam hati mereka, saya ingin mati dalam keadaan sholat supaya orang mengatakan saya orang baik. Masya Allah. Apa mungkin Ustaz? Loh, kenapa tidak mungkin? Ada orang yang ingin mati syahid. Tapi supaya dikatakan dia itu adalah pembe pemberani. Lihat tuh hadis yang terkenal yang bikin kita takut. Tidak ada seorang pun yang berani memamerkan amalannya. Ada tiga orang yang pertama kali neraka disulut untuk mereka sebelum yang lainnya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah al-mujahid, syahid. Ini seorang yang mati ya. al-mujahid yang berjihad, yang mati di jalan al-mati dalam peperangan. Orang mengatakan, masyaAllah, betapa indah kematiannya. Tapi ternyata Allah tidak melihat Zahirnya Allah lebih mengawasi apa? Bahatinnya Yawmatubla As-sara'ir Pada hari itu akan diuji Isi hati manusia Yang ini dites, dicek Diperiksa, betul Yawmatubla as-sara'ir Ternyata setelah dicek Ini orang mati di medan tempur Bukan karena Allah Ketika ditanyakan ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat orang tersebut pun mengenali nikmat-nikmat mada amilta fiha apa yang kau gunakan bagaimana kau menggunakan nikmat-nikmat yang telah kutampakkan ini kepadamu kata orang tersebut qatal tufika hatta ushhidtu oh saya menggunakan umurku hartaku yang kau berikan kepadaku untuk berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku mati kata Allah Subhanahu wa taala dusta kalau udah kayak ini gimana coba inna maqatalt li yuqal annaka jari kau itu berjihad supaya dikatakan kau itu pemberani taiblah mungkin biar tidak dikatakan kau ini dalam hadis supaya dikatakan kau ini pemberani bisa saja mungkin niatnya berubah supaya dikatakan orang kita mati syahid, bisa ini ngeri sekali masalah hati, ini yang harus kita takuti kondisi hati seorang bisa mati indah dalam keadaan sujud, tapi apa yang membawa dia untuk sujud di hadapan Allah, itu yang harus kita siapkan seorang mungkin lagi haji, oh mati haji masya Allah Ah, dapat jaminan Itu yang kita harapkan Tapi kita sebagai pelaku harus takut Kalau me me me me Menyaksikan orang lain Mati dalam haji Mati dalam sholat Mati dalam jihad Mati dalam kebaikan Kita berharap baik Kepada Allah untuk orang tersebut Untuk saudaranya Jangan kita ini sinis Jangan-jangan sholatnya riak hmm. Jangan-jangan hatinya, hajinya supaya dikatakan Pak Haji. Jangan-jangan. Itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita begitu melihat saudara kita mati dalam kebaikan, kita katakan narju al-khair lahu. Kita harapkan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepadanya. Jarang-jarang orang mati seperti itu. Tapi untuk diri kita ini, diri kita ini yang harus kita waspadai. Kita sholat. Kan bisa saja kita mati dalam keadaan sholat. Kita biasa saja mati dalam keadaan taklim, ya? dengkelu, dikiranya nya faham. Tapi ternyata yang salat sud sudah diadani, dikomati terus, nunduk terus. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal di dalam majlis taklim, meninggal ketika ngajar. Ya, lagi khutbah tiba-tiba apa? jatuh, lagi imami tiba tiba jatuh. Bisa saja. Kita harapkan kebaikan. Tapi bagi kita, apa yang mendorong kita, apa yang mendorong kita saat itu menuju majelis taklim? Apa yang mendorong kita ngajar? Apa yang mendorong kita naik haji? Apa yang mendorong kita ini umroh? Apa yang mendorong kita? Dan seterusnya. Ini yang harus kita waspadai. Berharap itu boleh. Tapi orang yang sehat, harus menggabungkan antara harap dan rasa takut. Seorang mahasiswa ingin dapat nilai A. Masih betul, pakai nilai A ya. Ya. Credit point 5. 5 atau berapa? 4 ya. Tempat kita dulu 5. Jadi, kalaupun kita lulus enggak cum laude, ya misalnya di Madinah, di Saudi, turun ke sini masih cum laude. Sana paling tinggi 5 soalnya. Begitu dapat nilai 4 ya, turun ke sini masih ranking 1 gitu. <laughs> Karena maksimal 5 ya. Jadi 10 kalau atau 100 begitu. Seorang mahasiswa pengin dapat nilai A. Ya berharap ya. Undosanya pemurah lagi masya Allah ya kan. Nilainya murah, salah dikit dibenarkan ya. Benar sedikit disalahkan kan <tik> <tik> Salah sedikit benar Sudah gak apa-apa lah. Betapa jarang dosen guru Yang menilai dengan niat santri Atau niat mahasiswa Wah oh, ini maksudnya benar ini Satu tambah satu kan dua Dia cuma kecoret sedikit jadi tiga Wah oh, ini mungkin maksudnya dua Sudah benar lah <tik> Guru itu tidak diperintahkan Untuk nilai isi hati Mahasiswa ini karpet bener ya Dibetulkan semua ya Kita harus nilai dengan apa adanya Taip. Semua seorang mahasiswa Berharap nilainya A semuanya. Tapi kalau dia ketika menghadapi ujian hadapi ujian akhir Tengah semester Tidak ada persiapan sama sekali Bahkan ketika Kertas ujian di depannya Dia pun cuma mengisi nama Dan menuliskan Pak dosen, Anda kan baik hati ya. Mohon maaf ya. Maaf sekali Pak dosen. Saya berharap sekali nilainya baik, tapi saya lupa ini pelajaran ini karena belum persiapan. Tulis begitu. Kira-kira dapat nilai apa? Harapan terlalu muluk, tapi usaha ini namanya harapan tidak diiringi dengan rasa apa? Takut. Ya seperti itu. Di seorang terkadang Melakukan amal soleh, merasa dia itu mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan amal salehnya, Tapi ternyata persiapan niatnya kurang. Ketika dia sholat, ternyata dia masih melihat kanan dan kiri. Ya ini, oh siapa di kananku, siapa di kiriku, siapa jamaahku, siapa yang akan mendengarkan bacaanku, siapa yang akan mendengarkan taklimku, siapa yang akan duduk di sampingku ketika taklim. Seperti itu. Siapa yang akan melihat ketika aku sedekah? Siapa yang melihat ketika aku umroh? Siapa yang melihat ketika aku haji? Ini kita persiapan harus matang. Jadi jangan kita ini asal sudah berbuat baik, harapan terlalu besar. Khawf! Ini pelajaran yang ingin diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi Al dalam masalah khawf. Lebih cenderung kepada bagaimana kita takut Kalau kalau amalan kita tidak diterima Sebaik apapun amalan itu Makanya di dalam uh, Satu surat di dalam Al-Quran Atau satu ayat di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 60 ya, Di sana Allah SWT menggambarkan Bagaimana orang-orang yang baik dalam beramal Takut kalau Kalau amalannya tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waladhina yu'tuna ma'atau waqulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un dan orang-orang yang yu'tun yu, yu, yu'taun atau yu'tuna ya, yu'tun melakukan amal-amal salih orang-orang yang sudah melakukan amal-amal Wa -amal qulubuhum wajilatun tapi hati mereka takut, takut kenapa? Khawifatun Allah tuk balamin Mereka takut kalau amal soleh itu tidak diterima oleh Allah. Annahum ila robbihim rojiun. Dan mereka yakin bahwa nanti mereka akan dikembalikan kepada Allah dimintai pertanggung jawaban. Mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini pentingnya Seorang talibul ilmi Pencari ilmu Bertanya kepada orang yang lebih faham Saat itu Aisyah Kebingungan Beliau pun radiyallahu ta'ala anha Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seorang istri bertanya kepada Suaminya apa kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha? Ya Rasulullah. Duhai Rasulullah. Ahumul ladina yashrabun al-khamra. Ahumul ladina yaznun. Ahumul ladina yasrikun. Mereka ini orang-orang yang ketakutan ini apakah mereka takut karena mereka suka minum khamar, mereka tukang mabuk, atau mereka pencuri, ataukah mereka adalah orang-orang yang terlalu banyak berzina? Jadi kenapa mereka Wa kulubuhum wa Itu ngapain gitu loh Jadi apakah mereka beramal soleh Terus kemudian mereka minum khamer Dan yang lain-lain Kata Rasulullah SAW La ya bintasiddiq Oh tidak demikian Wahai putrinya Asiddiq As Ini pujian Jadi memanggil istri dengan yang baik-baik Putrinya Asiddiq As Putrinya orang yang Jujur jadi jangan dengan panggilan yang buruk-buruk. Orang -buruk. uno tondut-tondut, ya tidak seperti itu tondut. Misalnya apa? Istrinya dipanggil apa? Ya, tidak seperti itu toyang, peyang. Oh, bukan yang yang sayang tapi yang peyang. Tahu peyang ya? Jadi ya. tidak panggil dengan yang baik. Tidak seperti itu sayang, tidak seperti itu cantik, tidak seperti itu kembang gulaku. ku, ya. silakan praktekan, <laughs> cuba sekali kali antum masuk ke syallallahu kembang gula ku, ya, apa lagi semongolah <laughs> yang pengalaman, <laughs> ya kan, gitu. Tak dikatakan oleh Rasul saw. Laya bintas sidik, oh bukan begitu ya bintas sidik. Walakinahum alladzina yusalluun wa yasuumuun wa yaqumuun wa Oh, mereka itu orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah. Walakinnahum yakhafuuna allaa yuqbala minhum. Tapi mereka takut kalau-kalau amalan mereka tidak diterima. Ini khauf yang kita pelajari. Ini khawf yang kita pelajari, ya. Jadi kita ini harus merasa takut kalau kalau amalan kita ini tidak diterima. Kalau takut semacam ini yang benar adalah menimbulkan semangat. Seperti yang pernah saya sampaikan, rasa takut yang benar kepada Allah justru akan menimbulkan rasa apa? Semangat. Seorang itu kalau takut kepada Allah, dia akan semangat untuk mengejarnya. Fafirru ilallah. Lari kita ini mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha mengenal Allah lebih dekat. Katakan He, man Dikatakan, Orang yang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin apa? Cinta. Ya. Mengenal kebesaran Allah, bahwasanya Allah mengancam dirinya, mengancam ambanya terhadap dirinya. Mengenal bahwasanya Allah mengancam dengan adab yang pedih. Mengenal Allah, bahwasanya Allah itu siksaannya kepada orang-orang yang zalim sangat luar biasa dunia dan akhirat. Kita kenal seperti itu, kita semakin cinta. Bukan lari dari Allah, tapi lari kepada Allah. Itu keunikan cinta. Kepada Allah Sebaliknya Siapa yang bisa lanjutkan Barang siapa yang mengenal dunia Maka dia Ada yang bisa lanjutkan Saya ulangi ya Barang siapa yang mengenal Allah Maka dia akan Mencintainya Ya kan Tak kenal maka Tak sayang betul Iya kan Orang yang tidak kenal Allah, tidak akan mungkin cinta pada, pada Allah. Waman arafat dunia, barang siapa yang kenal dunia? Lanjutkan. Tunjuk jari, dapat hadiah. Nah, Pak. Apa? Zuhud. Dekat, Masya Allah. Yang lain. Makna dari zuhud apa, Pak? Lanjut, Pak. Pak, siapa namanya? Barakallah fiqh. Bapak siapa? Lanjut. Apa artinya zuhud? Tidak cinta. Artinya kalau tidak cinta, kalau tidak cinta artinya apa? Benci. Tapi jangan disingkat ya. Benar-benar. Benar. Masya Allah barokallahu Pak Nur dapat hadiah dari saya insya Allah. Barang siapa yang mengenal dunia tarokahu atau tarokah. Dia yang akan meninggalkan. Wakari, ha-ha. Benci. Saya semakin kenal dunia, semakin senang ini. Berarti Anda belum kenal. Saya kasih gambaran. Dulu ketika kecil, ini pembicaraan sedikit menceng ya. Karena asalnya adalah dari takut pada Allah. Bagaimana supaya kita takut? Ya kita kenal Allah. Ini. Dikenalkan Allah itu mengancam kita tentang dirinya Mengancam kita tentang siksanya Mengancam kita tentang bagaimana azabnya kepada orang-orang yang tolim Ini supaya kita kenal Saya kasih gambaran Orang yang kenal Allah itu semakin cinta Sementara orang yang kenal dunia Dia harusnya semakin benci Kalau kenal dunia kok semakin senang ya Berarti kita belum kenal dunia Kita masih hijau dalam masalah dunia Senang dunia enggak? Senang dunia enggak? Senang enggak? Sama <laughs> Berarti kita belum kenal dunia InsyaAllah Saya kasih gambaran Dulu kita pernah sama-sama kecil ya Main-main kemana-mana ya Nemu batu Kita kumpulkan Apalagi yang kita kumpulkan? Kayu, rek Kumpul ke Apalagi selain kayu? Sangkang kepong-pong kita ambil kita kumpulkan lemari kebak koleksi, lihat ya kan lemari kita penuh dengan koleksi kadang kayu, kadang bambu, kadang batu, kadang puntung rokok, ini makhluk apa ini kan? ya korek korek api bekas kita ambil kita kumpulkan apa kata orang tua kita? lele ngonogi dikumpulkan gu ngopo kamu itu ngumpul-ngumpulkan itu buat apa? Gak ada gunanya. Ya buang, buang, buang, buang. Kenapa anak kecil rajin ngumpul-ngumpulkan barang-barang kayak gitu. Sementara orang tua mengatakan buang saja. Kira-kira kenapa? Karena orang tua sudah kenal itu barang itu. Semakin kenal tentang satu barang. Semakin orang itu akan meninggalkannya. Demikianlah dunia Orang-orang yang faham dunia Tahu tentang bahayanya dunia Racun dunia Sehingga dia pun akan Meninggalkan apa? Dunia Kalaupun dia mengambil dunia Adalah untuk Menyambung langkahnya ke akhirat Maka kita dapatkan Para sahabat itu dunia Di tangan mereka Tapi tidak dimasukkan dalam Hati mereka Itulah itu e, beda orang yang kenal dunia dengan orang yang tidak kenal dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang kenal dengan dunia. Sehingga kita tidak terlalu mencintainya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang kenal dengan Allah. Sehingga kita takut kepadanya. Kita kembali kepada ayat Al-Mu'minun ayat 60 Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa orang yang ketakutan itu adalah orang yang ternyata sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, akan tetapi mereka takut kalau-kalau amalan mereka tidak diterima. Makanya Al Imam Sufyan, saya lupa Sufyan bin Sauri ataukah Uyainah mengatakan bahwa al mumin seorang mu'min itu ya al jama'a baina ihsan baina ihsan wa makhafah Seorang mukmin itu menggabungkan antara ihsan dan makhafah. Ihsan itu memperbaiki amalan, makhafah itu takut. Saya gambarkan tadi kayak mahasiswa. Ya. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang mempersiapkan ujian dengan baik. Kalau memang yang dia cari adalah nilai. Ya kan? Mempersiapkan ujian dengan baik. Tapi takut. Karena takut. apa? Kalau-kalau ujiannya gagal. Seorang mu'min demikian. Dia adalah orang yang berusaha mengumpulkan kebaikan. Untuk menghadap Allah maka dia betul-betul maksimal dalam ibadahnya. Ibadah dia cari yang terbaik. Sedekah dia cari yang terbaik. Niat berusaha dia luruskan dalam semua bentuk ibadahnya. Setelah itu dia takut. Kalau-kalau ibadahnya tidak diterima. Makanya kita dianjurkan setelah sholat, kita mengucapkan apa? Istighfar itu mengajari kita supaya kita ini jangan sombong dengan salat kita, tapi takutlah kalau salat kita ini jangan-jangan tidak diterima. Istighfar. Itu mukmin jamaa baina al-ihsan wal makhafa. Dia menggabungkan antara bagaimana memperbaiki amalan, salatnya sebaiknya salat sebaik-baiknya. Ingin baca Quran dia berusaha sampai mungkin bacaannya bagus. Ingin sedekah hura tanggung-tanggung. Dalam arti semampu dia. Lam yusrifu walam yakturu. Tidak berlebihan dan tidak. Bakhil dalam bersedekah. Ya. Berjihad, berjihad. Memberikan bantuan kepada orang. ya Demikian seterusnya. Belajar, belajar. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu melakukannya secara profesional jadi kalau kita belajar itu jangan tanggung-tanggung ya betul-betul mempelajarinya kemudian wa'amal jahil atau fasik ada pun orang yang fajir kata beliau waladhi jama'a bainal isa'ati wal amal dia adalah orang yang menggabungkan antara isaaah isaaah. Isaaah itu sudah amalannya buruk, kurang baik wal amal tapi terlalu apa? berharap. Itu yang saya gambarkan tadi di awal, mahasiswa pengin nilainya A tapi tidak mau apa? belajar. Sudah belajarnya enggak karu-karuan, pengin nilainya baik. Ini namanya fajir. Menggabungkan dua hal buruk semuanya. Maka jadilah seorang yang mukmin Yang menggabungkan ihsan, berbuat baik dalam segala amalan, sholat kita, zikir kita, birrul walidain kita, baik kepada keluarga kita, baik kepada istri, kepada suami, kepada anak, ya dan seterusnya. Anak itu adalah selain anak adalah saudara kita Saya tadi sebelum berangkat Saya buka-buka buku Ada lembaran pertanyaan Ustaz Saya bisa bersabar Untuk tidak berkata buruk dengan orang lain Tapi kepada anak sendiri Saya kadang Tidak bisa menjaga apa? lisan. Subhanallah Orang lain, orang lain Dia saudara kita Sesama Iman, kita pun wajib untuk berkata-kata yang baik kepada dia Anak-anak Dia anak dan saudara kita seiman Berarti kan lebih Lebih besar haknya toh Mestinya kita bisa lebih lembut kepada Anak kita Ini kita juga harus takut pertanggungjawaban kita Di hadapan Allah Anak tetangga Main ke rumah kita Mencahkan gelas Undak oh, apaan, enggak apa-apa. Mau apa undak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya asah anak kecil ya kan. Anak kita yang me jangankan mecahkan gelas. Ya? gelas jatuh enggak pecah aja sudah uh. Hmm. Getem-getemnya ora garu-garuan. Cobalah kita ini ya, hati-hati yang semacam itu. Maka rasa takut ini kita kepada Allah. Akan mendorong kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Ini nasihat untuk diri saya pribadi. Dan panjenengan semuanya. Yang bicara tidaklah lebih takut kepada Allah dibandingkan yang dihadapannya. Saya ikin diantara antum, panjenengan, para hadirin, para mendengar, pemirsa sekalian. Ada yang sudah jauh lebih baik. Tapi ini adalah saling mengi mengingatkan, terutama adalah mengingatkan diri saya sendiri, maka rasa khawf inilah yang ingin ditanamkan oleh al-imam al syafi'i, itu tentang al-imam al-nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa seorang mukmin hendaklah takut, kalau-kalau amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nanti terlihat dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Beliau pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Insyaallah Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini Ada pun ayat-ayat yang lain Sama Menceritakan tentang Kondisi hari kiamat Kemudian juga di sana ada ayat yang menceritakan tentang balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan dua surga. Bahkan kalau kita cermati di surat Ar-Rahman, orang yang takut kepada Allah akan dibalas dengan empat surga. Wa liman khafa maqaama rabbihijannatan kemudian nanti di ayat selanjutnya wa min jannatan Ya. orang yang takut kepada Allah dibalas dengan dua surga mending terus dan selain itu dia mendapatkan dua surga yang yang lainnya. Jadi orang yang takut pada Allah akan mendapatkan balasan berapa? Empat surga. Anda nggak usah bingung. Empat surga. Terus cara nikmatinya gimana? Kita kalau punya satu makanan yang sudah nikmat sekali, nggak bisa merasakan kenikmatan atau Udah gak ada semangat untuk Menikmati makanan yang ke Yang kedua Anda jangan kiaskan Kenikmatan surga dengan dunia Orang nyantol Gak akan nyambung Fa'inna fil jannati ma'la aynun ra'at Wala udhunun samiat Wala khotara biqalbin bashar Kenikmatan surga itu tidak Pernah adalah sebuah kenikmatan Yang belum pernah terlihat oleh Mata Jadi kita tidak bisa membayangkannya Persis Belum pula ter Apa namanya Terdengar oleh telinga Dan belum pernah terbersit Di dalam benak seseorang Makanya sudah Yakini saja Nanti kalau kita berharap kepada Allah Dimasukkan ke dalam surga ya Dengan terus meminta tiga kali Allahumma ini as'alukal jannah Allahumma ini as'alukal jannah Allahumma ini as'alukal jannah kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam man sa'alallaha aljannata thalatha marrat qalatil al jannah Allahumma adkhilhul al jannah barang siapa yang mengucapkan Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, maka surga pun akan menyaut, Ya Allah masukkan orang itu ke dalam surga ini amalan sederhana yang bisa menyebabkan seorang insyaallah ta'ala masuk ke dalam surga, minta kepada surga nah kalau sudah dimasukkan, nanti terserah Allah, bagaimana cara kita menikmatinya ini tidak usah bingung diterima saja Ya, Wallahu ta'ala a'lam bi-assawab wa salallahu ala nabiyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kawatu wilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 33 11 93 Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari Konfirmasi via WhatsApp atau SMS Ke nomor 0852 93 34 8887 Dengan format Nama Pagar Kota Pagar Nominal Atau donasi dapat langsung disalurkan